Alhamdulillah, minumah liru wa astra'ilu wa astra'ilu wa astra'ilu wa astra'ilu wa na'udhu billahi min sururi alfusina wa min sayyatil a'amalina. Man jahdi illahu falamukil lalakum, wa man yusir falahadiyamah. Ash'aju an la lilaha ibadallah wa ahdabula asha'il jala. Fa ash'aju anna Muhammad an'adudhu wa rasuluhu. Salamahu alayhi wa ala ahli wa man sayya'a fa inna allaha shadid al 'iqab wa yaqulu allahul azza wal jalil sadiq al cariman ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa yaqulu subhanahu ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida اسلح لكم أعمالكم ويصر لكم جنوبكم ومن يبعي الله ورسوله فقد فازتوا سنوهما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى وهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من الله إخواته الله Rahimahkumullah Terlalu sulit untuk kita mengatakan Bahwa selama ini Kita benar-benar Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita masih terlalu jauh Dari hakikat bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun secara konsep dan teori sudah kita ketahui, kita pahami, meskipun kita terus berusaha tentu meningkatkan, memperbaiki rasa syukur yang ada, tetapi ternyata masih jauh. Untuk sampai pada tingkatan tertinggi di dalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali, tingkatan kita masih sebatas mengucapkan Alhamdulillah. Lisanan. secara lisan Tentang hati dan keyakinan. Mudah-mudahan juga bisa mengikuti. Dan bisa selaras dengan ucapan Alhamdulillah yang kita ucapkan. Akan tapi apabila melihat lebih jauh lagi tentang rasa syukur yang harus diungkapkan dalam bentuk perbuatan dan amalan, di situ kita yang masih perlu untuk terus meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala. oleh sebabnya di dalam Al-Quranul Karim hamba yang dikatakan dan disebut benar-benar bersyukur itu hanya sedikit Allah subhanahu wa taala bersifman di dalam Al-Quran wa qadilun min ibadiy shukur Arti bebas dari ayat yang baru saja kita dengarkan adalah Amat sedikit Dari hamba-hambaku yang betul-betul bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya yang betul-betul bersyukur itu selalu Senang biasa Tidak pernah putus dan tidak ber pernah berhenti Dan semua ungkapan syukur itu dia lakukan Jumlahnya sangat sedikit orang seperti ini Yang mengatakan jumlahnya sedikit bukan kita Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakannya Wa qalilun min ibadiyah syakur Jadi status orang yang betul-betul bersyukur itu memang sedikit Dan betul-betul sedikit Apakah kita termasuk di dalamnya? Mudah-mudahan saja Walaupun harapan Yang hanya sebatas harapan itu belum cukup tetapi insya Allah minimalnya kita sadar bahwa harus meningkatkan kualitas syukur. Seandainya kita merasa cukup dan merasa telah bersyukur dengan maksimal itu yang perlu diluruskan. Insya Allah selama masih ada keinginan dari dalam hati kita untuk meningkatkan kualitas syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka untuk sampai pada tingkatan tertinggi dan puncak dari rasa syukur. Rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah satu hal yang tidak mungkin. Bukanlah satu hal yang mustahil. Sebagaimana yang telah dicapai oleh para ulama kita. Rahimahumullah. Ikhwati billah. Rahimani wa rahimahumullah. Ketika kita berbicara tentang syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua hal penting yang harus kita hatikan. Yang pertama adalah kesadaran akan karunia, nikmat, dan anugerah yang telah diberikan Allah untuk kita. Karena itu akan mendorong kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua adalah cara kita mensyukurinya. Poin pertama. Ekwati bila Rahimahumullah terkait dengan nikmat dan karunia dari Allah yang seharusnya mendorong dan memotivasi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala masih ada di antara kita di antara umat Islam yang masih belum sadar secara penuh bahwa nikmat dari Allah itu tidak selalu dalam bentuk kesenangan duniawi yang bersifat fisik dan matematik. Terus terang saja, perkadaan kita tanpa sadar meyakini nikmat dari Allah SWT itu hanya dalam fisik dan matematik. Sampai kemudian melupakan nikmat-nikmat Allah lainnya yang justru lebih besar dan lebih Pernilai. Seperti itu juga yang kita rasakan serta kita perhatikan dari keumuman kaum muslimin. Menilai dan memandang nikmat itu hanya sebatas fisik dan materi. Selain itu tidak. Mungkin tidak mengetahui, barangkali tidak menyadari, atau bahkan mungkin tidak mengakui. La hawla wa la quatah ibadah. Bukankah ada di antara kita di antara umat Islam, bukankah, bukankah ada cara pandang tentang nikmat itu, bukan atas fisik dan materi? Kalau misalkan si A dan si B, si A dan si B sama-sama berdagang, berjualan. Barangnya sama Waktunya juga sama Tempatnya aja ya mungkin Agak berjauhan Orang pertama si A Hari itu mendapatkan keuntungan yang tinggi Biasanya keuntungan dia 100.000-200.000 per hari itu Hari tersebut sampai 300.000 Bersih dia terima Sementara si B keuntungannya tidak sebesar kita. Bahkan sedikit sekali. Astagfirullah rahimakumullah. Pada umumnya orang akan menganggap, menganggap bahwa si A mendapatkan rezeki dari Allah. Sementara si B teres rezekinya. Sulit dan mengalami kesulitan. Ini yang perlu diluruskan. Barakallahu fiikum. Jangan sampai penilaian kita tentang rezeki, nikmat, karunia itu hanya sebatas fisik dan materi. Sampai kemudian melupakan nikmat-nikmat Allah yang mestinya jauh lebih besar lagi dari itu. Mestinya kita sadar bahwa rezeki atau nikmat dari Allah itu tidak terlalu dalam bentuk. Harta, uang, keuntungan, laba. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi misalkan kesehatan. Ini kan juga masih secara fisik. Kesehatan. Keselamatan. Bukankah ini juga nikmat yang ternyata jauh lebih besar daripada hasil 300.000, 400.000, 500.000. Kesehatan itu nikmat yang sangat luar biasa. Yang selalu kita kesampingkan ketika berbicara tentang nikmat yang Allah berikan. Apa arti Rp300.000, Rp500.000, Rp600.000 bagi orang yang sedang mengalami sakit? Bahkan jika sakit yang dia derita termasuk parah. Biaya menginap saja di rumah sakit dalam satu hari satu malam, kelas 3, kelas 4, mungkin ratusan ribu. Belum lagi obatnya, belum lagi untuk dokternya, belum lagi yang lain-lainnya, belum lagi kemudian dia terhalang untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitas seperti biasanya. Jadi percuma akhirnya 500 ribu, 600 ribu, 700 ribu, 1 juta rupiah keuntungan yang kita peroleh bersih. Percuma. Ketika sedang mengalami sakit. Ikhwati billah rahimahumullah. Keselamatan juga. keselamatan itu nilainya mahal. Tinggi. sekali. Si ayam Mendapatkan keuntungan 300 ribu tadi berangkat dari rumah menuju warungnya dari warung kembali ke rumahnya, alhamdulillah selamat. Si B mestinya juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun keuntungan yang dia peroleh itu sedikit dibandingkan Si A, tetapi bukankah dia berangkat dari rumah sampai lokasi kerja pulang kembali ke rumah dalam keadaan selamat? tidak kurang satu apapun, tidak cela, tidak terluka. Ini juga sesuatu yang patut kita perhatikan, yang sepatut kita perhatikan, alhamdulillah. Sehingga. maha benar Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa imta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Sampe kalian mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan untuk kalian la tuhsuha. Tidak akan mungkin kalian bisa menentukan berapakah jumlah dan bilangan ini. Nah, karena nikmat yang Allah berikan itu begitu banyak. Tidak sebatas fisik, materi, kebendaan. Tetapi masih banyak hal-hal lain. Yang merupakan nikmat dari Allah. Az wa Jal, tetapi kemudian kita lupakan dan kita lalaikan. Falahawla walaku wa ta'illah bintah wa in ta'utu nikmatallahi la tansuh. Pania kalian menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan mungkin bisa sampai pada bilangan tertentu. Karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ikuati billahi rahimakumullah saat kita berbicara tentang konsep syukur di dalam Islam, ini poin pertama yang tidak boleh kita lupakan. Tentang nikmat karunia yang Allah berikan yang mengharuskan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu terkadang kita berpikir bahwa nikmat dari Allah itu sesuatu yang kita peroleh kebaikan yang kita dapatkan padahal secara garis besar nikmat dari Allah itu ada dua yang pertama hasil yang kita peroleh kebaikan, keuntungan, maslahat dan yang lainnya nikmat Allah yang kedua adalah kita terhindar dari sesuatu yang buruk, terhindar dari sesuatu yang buruk, itu pun nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wataala. Tidak sakit, tidak terjatuh, tidak terbakar, tidak terluka, tidak diganggu orang, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu Wataala. Jadi bukan hanya bagaimana kita memperoleh sesuatu yang baik dan positif. tetapi nikmat dan karunia dari Allah pun bisa dalam bentuk terhindar dari sesuatu yang buruk dan negatif. Ikhwati silah rahimahumullah. Saat kita mampu menyadari hal ini dengan baik, maka insya Allah kita akan mudah untuk naik ke anak tangga berikutnya. Menuju puncak. Rasa syukur kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu saja. Yakin, yakin. Selalu sadar, sadar dan sadar. bahwa nikmat yang Allah berikan itu banyak sekali. Tidak terhitung, tidak terbilang. Kita tidak akan mudah putus asa berkecil hati kita akan menjadi hamba yang prima dengan semua keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pikir, tidak akan bakhil. Insyaallah ketika poin pertama dari konsep syukur tadi betul-betul kita pahami walhamdulillah. Dalam hal ini, ekwallah rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan Unzuru ila man huwa asbalaminkum Wala tanzuru ila man huwa fawfakum Coba lah Engkau perhatikan Engkau bandingkan kehidupanmu Dengan kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu Perhatikan bandingkan Itu akan membuatmu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi perbandingannya Bukan kepada yang lebih dari kita. Ini dalam urusan dunia. Tapi bandingkanlah dengan yang lebih kecil dan lebih sedikit dibandingkan kita. Agar kita sadar bahwa nikmat dan karunia Allah untuk kita itu banyak dan besar. Saat kita melihat dan menyaksikan. Saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah subhanahu wa taala dengan ketidaksempurnaan fisik, mungkin lumpuh, tinjak, buta, isu, atau bentuk-bentuk cacat yang lain. Saudara kita. Di satu sisi kita tidak boleh merasa Lebih baik dari mereka Karena mungkin saja pahala mereka Jauh lebih besar daripada yang kita peroleh Mungkin saja Derajat mereka di sisi Allah jauh lebih tinggi Dibandingkan kita Itu tidak menutup kemungkinan Meskipun kita dengan kesempurnaan fisik Mampu berbuat dan Beribadah semaksimal mungkin Mereka saudara-saudara kita Yang diuji dengan ketidak kesimpulan fisik, tidak mampu melakukan apa yang bisa kita lakukan, tetapi ternyata, bisa saja pahala mereka lebih banyak, derajat mereka lebih tinggi. Kenapa? Karena keribuan mereka kepada Allah, lebih tinggi daripada keribuan yang kita miliki. Mereka lebih bisa bersabar dibandingkan kita. Mereka bisa lebih bersyukur dibandingkan kita. Mungkin istighfar mereka berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan istighfar yang kita ucapkan. Tetapi, dalam pembahasan ini yang saya inginkan, Barakallahu Sumpuh. Coba kita perhatikan mereka yang ketidaksempurna fisik itu bisa kita lihat cacat. Bukankah semestinya kita bersyukur, Alhamdulillah. Allah memberikan kesempatan buat saya dengan fisik yang sempurna, Alhamdulillah. Apa jadinya kalau saya seperti dia? apa jadinya kalau saya jadi orang bisa apa jadinya kalau saya jadi orang bisu apa jadinya kalau saya jadi orang tuli apa jadinya kalau saya misalkan cacat fisik tidak bisa berjalan dengan normal dan tentunya alhamdulillah itu yang dimaksud oleh Nabi saw. Unzuru ilaman huas pada minku wa datan puru ilaman huwa folkoh. Kalau dalam urusan duniawi dan materi lihat dan perhatikan orang yang di bawahmu. Jangan lihat yang di atasnya. Masih banyak orang yang lebih susah dibandingkan kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang lebih sulit kehidupannya dibandingkan kita. Rumah dan tempat tinggal masih banyak saudara-saudara kita yang jauh dari kata layak mempunyai rumah yang layak dihuni dan ditempati. Sementara kita Masya Allah. Rumah yang kita tempati Ideal. Perkakas dan perabot rumah tangga di dalamnya. Lengkap. Bahkan berlebih. Ikhwati rahimani wa rahimahkumullah. Coba kalau kita perhatikan. Saudara-saudara kita yang sedang jatuh, sakit, dan dirawat. Begitu menyedihkan, bukan? Sudah hari-hari di atas ranjangnya, di infus, di opnam, tidak boleh pergi kemana-mana. Makanannya dibatasi. Tidak boleh mengkonsumsi makanan ini dan makanan itu. Tidak boleh mengkonsumsi minuman ini, minuman itu. Terbatas karena statusnya sakit. Coba lihat mereka, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab sampai hari ini alhamdulillah makanan dan minuman apapun selama itu halal kita masih bisa mengkonsumsinya. Alhamdulillah. Ini poin yang pertama. Poin yang harus kita pahami dengan baik Tentang pengertian Atau definisi dari Nikmat yang Allah berikan Jangan memahami Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya sebatas sebentar Jangan langsung menilai Manakah yang lebih besar Karunia yang Allah berikan Kepada si A atau ke, Ataukah kepada si B Si A yang kaya raya, rumahnya bagus dan megah. Punya anak-anak yang baik. Punya kendaraan yang bagus, profesi dan pekerjaannya baik. Dengan si B. Seorang buruh, kasar. Rumahnya kecil dan sederhana. Ketika kita ditanya di antara mereka berdua, mana yang lebih banyak nikmat Tolong jangan langsung menjawab dia jelas si Allah. permainnya bagus tanahnya luas kendaraannya masya Allah keluarganya juga lengkap Tolong jangan langsung dijawab seperti itu perlu lebih teliti lagi kita menjawab karena tidak menutup kemungkinan dan bisa saja si B yang statusnya hanya buruh kasar rumahnya kecil dan sederhana itu lebih banyak nikmat yang Allah berikan untuknya dibandingkan kita. Walaupun dia buruh kasar, rumahnya kecil dan sederhana, bahkan mirip untuk dikatakan fakir miskin. Tetapi tidak ada pantangan makanan dan minuman untuknya, semua wow. bisa dia konsumsi. Si A yang tadi kelihatannya mewah, bagus, terpenuhi segala sesuatunya. Ternyata tiap pagi, siang, dan malam. Harus suntik insulin. Allah puji dengan kenyakit dia Minum. Selalu saja pesan teh tawar. Duruk tanpa gula. Jus. Jangan pakai gula. Mau mentitik makanan kue. Ada gulanya? Ada. Masa Padahal bentuknya merah, ting, wah, uh, seperti bunga, terkarik. Tapi ada gulanya untuk makanan seperti itu juga tidak boleh. Apa namanya menggunakan garam? Karena akan mengganggu penyakitnya, atau memperparah penyakitnya. Jadi akhirnya dia tidak bisa menikmati kekayaan yang dia punya itu. Ini baru dari satu sisi, dari satu faktor. Dari satu faktor ini saja, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa belum tentu si A yang kelihatannya mewah itu, yang punya segala-galanya, lantas nikmat itu Allah berikan jauh lebih besar untuknya. Belum tentu. Si B tadi yang cuma buruk akan. Sama-sama muslim ini tentunya. Sama-sama muslim, sama-sama apa namanya sadar untuk beragama. Sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Si buruh kasar yang rumahnya kecil dan sederhana tadi, ternyata kehidupannya jauh lebih hebat. Walaupun orang sederhana tapi menjadi insan yang bertakwa dan senang beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Saya yakin kita pun seandainya diberi pilihan. Manakah kehidupan yang Engkau inginkan? Kehidupan semua fasilitas serba ada, sarana lengkap, tapi tidak bisa menikmatinya dengan kehidupan seperti sib, yang taraf finansial, biaya materi, kebendaan kecil dan sederhana, tapi tidak ada pantangan, dia bisa mengkemudian apa aja. Saya yakin masih banyak di antara kita yang lebih memilih kehidupan seperti itu. Apa artinya kehidupan seperti itu? Yang kemudian punya tapi tidak bisa dinikmati. Itu patut untuk kita perhatikan dan kita renungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Poin kedua terkait dengan konsep syukur adalah cara dan bentuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian ada yang mengatakan, kan sudah bersyukur, saya mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang lain mengatakan, yang penting hatinya, mas. yang penting ikhlas, apakah itu sudah cukup sebagai bentuk syukur kepada Allah. Apakah itu sudah cukup untuk dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata belum cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentuk syukur yang, untuk Allah. Itu Allah. Itu syukur yang terbaik. Allah Akbar, Allah. Allah Akbar, Allah. Allah Akbar, Allah. Allah Akbar, Allah. Allah Allah. Allah Akbar, Allah. Allah Akbar, Allah. Allah melaksanakan syariatnya, menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulnya, itu bentuk syukur yang sesungguhnya. Memang betul, rasa syukur itu harus diungkapkan dengan bicar, dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan yang peningkannya. Memang benar, rasa syukur itu harus diyakini di dalam hati, bahawa semua karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian darinya tetapi unsur yang ketiga itu tidak boleh kita abaikan yaitu praktek nyata syukur kita dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya kita masih sangat jauh dari Nabi Muhammad s.a.w sebagai hamba dengan tingkatan syukur tertinggi Nabi Muhammad s.a.w. yang hampir bahkan setiap malam menegakkan salat qiyamul lail, salat tahajud. Sampai kemudian pernah kaki beliau mengalami bunyi Hanya kerana lamanya beliau berdiri, seringnya beliau bangun malam. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kenapa Anda lakukan itu wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menjawab apa rasa aku nuat Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Wajal? Itu bentuk syukur kepada Subhan. Semangat dalam beribadah, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Wajal, itu sekali lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhan Wataala diungkapkan dalam hal-hal yang semacam ini. Tidak sebatas mengucapkan alhamdulillah, tidak sebatas tidak sebatas meyakini itu karunia dari Allah. Tetapi yang dibuktikan dengan nyata. Ibadah. Sebagai pilihan kita. Untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Itu banyak macam dan banyak pilihannya. Salah satu ibadah agung di akhir zaman ini. Adalah berdakwah ila Allah. Mengeluarkan semua potensi dan kemampuan yang ada untuk menyebarluaskan dakwah tibillah semangat untuk menyampaikan dan menjelaskan dengan semua cara yang dibenarkan oleh syariat kepada semua pihak bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna Islam adalah agama yang mengajarkan rahmatan dil alamin Islam adalah solusi dari semua masalah dan problematika kehidupan Takkan kau terkecuali. Islam adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu Wataala. Artinya, kalau benar engkau ingin bersyukur kepada Allah, maka berdakwahlah di jalan Allah. Kalau engkau benar-benar ingin bersyukur kepada Allah, maka tolonglah, bantu dan sokonglah dakwah ini dengan semua potensi yang ada dan yang dimiliki itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu maka semoga dan mudah-mudahan kegiatan kita dari awal hingga akhir nantinya bergadang, bekerja oleh dari rapat persiapan pembagian tugas dan kerja kemudian dilaksanakan keliling menyampaikan undangan, mempersiapkan tempat lobi sana lobi sini, biaya dan finansial dikeluarkan, sabet tenaga, pikiran juga dikerahkan. Tapi insya Allah yakinilah bahwa itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi jangan merasa sudah berbuat. Jangan merasa sudah memberikan. Untuk Islam. Justru cara berpikir kita bahwa. Yang kita lakukan. Di dalam. Kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kita harus meyakini dan menyadari bahwa. Apapun yang kita lakukan. Terkait dengan penyebaran dakwah Islam. Islam. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Membayar hutang bukan kita yang merasa memberikan hutang. Melunasi pinjaman bukan karena kemudian kita memberikan pinjaman. Allah Wajad bertimadah dalam Al Quran. Ya Munnu'na'areka an aslamu, kullat Munnu' alayya islamakum. Barillahu ya Munnu' alaykum an hadakum li iman. Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang orang-orang mereka merasa memberi, mempunyai minnah. Mereka merasa berjasa. Mereka merasa sudah berbuat, memberikan andil kepada Nabi Muhammad dengan mereka masuk Islam. Artinya Allah Azza wa Jal menghendaki agar kita benar di dalam memahami dan berpendapat. Jadi ada beberapa orang badui Waktu itu mereka menyatakan Islam, mati Islam. Kemudian dengan Islam mereka itu sudah merasa memberikan sumbangan, andil, peran, memberikan sesuatu untuk Nabi Muhammad SAW. Allah Wajahul Firdaus, la tamun wa alayya islamakum. Katakan yang Muhammad sampaikan dan jelaskan untuk mereka semua. La tamun wa alayya islamakum. Jangan kalian anggap Islamnya kalian itu sudah memberikan jasa, perang dan sumbangan sih untukku. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan banyak karunia dan nikmat untuk kalian. Anhadakum Allah yang sudah memberikan hidayah kepada. Jadi hitung-hitungannya itu bukan jangan dibalik. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah berbuat sudah begini, jadi wah sudah melakukan ini, melakukan itu. Merasa berjasa. Bukan. Cara berpikirnya seperti yang sudah kita terangkan di depan tadi, bahwa yang kita lakukan di dalam dakwah ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Karena Allah telah memberikan banyak hal untuk kita. Ikhwati fila rahimani wa rahimahumullah. Itu cara dan langkah kita bersyukur kepada Allah. Hakikatnya adalah dengan meningkatkan ibadah. Dan salah satu bentuk ibadah itu adalah berdakwah ila Allah subhanahu. Berdakwah di jalan Allah pintunya terbuka untuk siapa saja. Kesempatan untuk bergabung di dalam dakwah ila Allah berlaku untuk siapa saja sehingga berda'wah itu bukan hanya milik para penceramah, dai, ustaz masyaih dan para ulama saja tetapi kesempatan berda'wah ilah Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui penyebaran agama, penyebaran ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW itu juga berlaku untuk kita semua yang membuat undangan yang menyebarkan undangan sampai pada mereka yang mempersiapkan makanan dalam kegiatan kemarin misalkan disiapkan makanan nasi kotak atau kotak kecil berisikan jajanan dan minuman itu juga bagian dari dakwah ilallah bukankah ketika panitia menyiapkan minuman dan makanan untuk peserta bukankah itu Bentuk dari penyebaran ajaran Islam. Sehingga para peserta bisa menyadari dan memahami. bahwa Islam itu menghormati tamu. Islam pun memberikan pelayanan yang layak. Apalagi kalau itu mereka kemudian kaitkan dengan dakwah Ahli Sunnah. Dakwah Salafiah. Masya Allah. Ahli Sunnah Salafi. Tidak seperti yang kami dengar selama ini. Ternyata Salafi orangnya juga lemah lembut. Kasih sayang menghormati, kami merasa terhormat sekali. Itu juga bagian dari dakwah. ya allah. Menjadi tukang parkir, mengatur mobil, mengatur sepeda motor, itu juga bagian dari dakwah. Bukankah ketika ada di antara kita yang ditugaskan menjadi tukang parkir, bagian parkir, pengatur lalu lintas, misalkan membantu. Bukankah itu sekaligus bentuk dakwah, kirallah, kita menyampaikan kepada semua pihak bahwa Ahlus Sunnah Salafi'in itu adalah orang-orang yang teratur dan taat aturan. Rapi, tertib, bersih. Itu dakwah ilaukohi asyawajan. Ya Ketika kita menggunakan masjid, masjid manapun itu, dibersilahkan untuk menggunakan fasilitas di sana. Bahkan diberi kesempatan untuk menyampaikan tausiah ataupun khutbah jub'at yang semisalnya ketiga setelah itu atau sebelumnya kita datang menemui tokoh di masjid tersebut baik imam maupun ketua takmirnya menyampaikan ucapan terima kasih bukankah itu juga bagian dakwah ilallahi azza wajalla? Dakwah. Setelah kita gunakan masjid itu kemudian kita ikut membersihkan, menyapu, mengumpulkan sampah, menggulung tikar, mematikan lampu, mematikan kipas angin dan yang lainnya. Kita aktif bagi. Bukanlah itu juga dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga saudara-saudara kita kaum muslimin mereka bisa menilai, masya Allah ya, Alhamdulillah. Mereka adalah orang-orang yang tahu berterima kasih, ajab dan sopan santunnya baik. Itu dakwah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya sampaikan, Bora Kalobi itu kesempatan untuk berdakwah itu milik kita semua. Diberikan untuk kita tanpa terkecuali. Sekarang potensi apa yang bisa kita lakukan? Anda, hantu, yang bekerja di dinas, sebagai pegawai negeri, bukan, tidak, ada kesempatan untuk berjalan. Bukan. Terbuka dibatuh-batuh. kesempatan itu luar biasa. Cukup sebagai contoh, Anda melaksanakan sholat berjamaah rutin, khusyuk, itu sudah bagian dari dakwah teman-teman sekantor, teman-teman sepekerjaan melihat, wassalam, kamu ini kumesti terus kalau sholat berjamaah ya, karena semua kepenatan dan kesulitan dunia itu ketika saya melaksanakan sholat. Bekuran bahkan hilang, begitu ya. ya. Bak kamu laksanakan solat dengan baik benar. Itu kan dakwahilallah ya Azza Wajalla. Wajah kamu kok berseri-seri, wajah kamu kok senang terus, kok kayaknya enggak pernah susah kamu. Ya mudah-mudahan itu apa namanya karunia dari Allah. Itu saya dapatkan karena berusaha untuk menegakkan solat. Wah saya juga pengen sama kamu, eh saya sama-sama solat kali dua, kali tiga, kali lima, kali seminggu, dua minggu, tiga minggu, satu bulan, dua bulan. Kawan kita mengatakan, wah aku udah sholat bareng sama kamu. Sholat juga sama-sama dengan kamu. Kok rasanya masih belum tenang ya? Oh begitu. Mungkin anu, tata cara sholatnya yang mohon maaf, belum sempurna betul. Karena kita yakin bahwa siapapun yang melaksanakan sholat, kita yakin siapapun melaksanakan sholat, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kislap dan kujud itu pasti akan merasakan ketenangan. Ya mungkin saja. Solat yang kita kerjakan masih belum sempurna seperti tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dia akan bertanya, terus gimana caranya solat di tempat kita beri buku, kita berikan bacaan literatur atau kita ajak untuk belajar di sini atau di tempat yang lain. Sudah, belajar aja di sana. Ada pembelajaran tentang tata cara solat seperti yang dikerjakan Nabi Muhammad selalu salat itu dakwah. Di kesempatan dakwah itu banyak sekali, benar. Kita harus pandai-pandai untuk memaksimalkan. Seperti nomor HP dari para peserta kemarin, dijaga baik-baik itu. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sekali kirim doa. doa. Kirim doa. Apalagi yang teman-teman kita dari batalion kemarin, kirim doa. Semoga sabar dalam menjalankan tugas dalam, selalu dalam minuman Allah ya, Menantiasa selamat dan dijaga oleh Allah sehingga selalu bisa berkumpul Dengan keluarga nah, Itu sudah semangnya Bukan main nah, Jangankan mereka ya, Kita saja yang masih sering ketemu Begini, kalau misalkan ada Apa namanya, kawan kita Ikhwan kita kirim SMS, WA atau telegram Yang isinya doa serta harapan Harapan kebaikan, tidak semang kok Terpengaruh kita itu motivasinya naik mentalnya naik apalagi mereka yang mohon maaf aja mungkin kebiasaan untuk mengirimkan doa itu tidak seramai yang sudah kita peraktekan walaupun itu bagian dari dakwah silamul anjir teman-teman kita di kepolisian cari kenalan banyak-banyak kenalan tanya nomor hatinya kirim doa kirim doa yang di satpol pp yang di pemerintahan minta nomor hatinya kirim tapi jangan dibuat grup cukup jabri, jabri. Karena kalau dibuat grup, nanti mereka akan merasa diatur. Tapi, jabri. jabri. Itu luar biasa. cepat sekali penyebarannya. Nilai positifnya. Pandangan positif tentang dakwah ini akan naik. Itu cara yang paling mudah agar dakwah ini dikenal. Sehingga kalau ada apa-apa, kita sedang memerlukan sesuatu. Oh yang dari Musjid Ibn Umar itu Oh yang dari Yayasan Ibn Al-Azariah itu ya Kita sering dapat SNS, Isinya doa untuk Allah Ada apa-apa Dengan aparat keamanan kita sudah punya Teman-teman dari Batalion, teman-teman dari Polres Teman-teman dari BIMO Ada masalah di pemerintahan, kita punya kenalan di Jinas Itu awal yang baik nah, Bukan kemudian kita SMS Mas, jadi salafi ya Bukan Bukan mas kamu kalau nggak bincang lagi, lagi hati-hati lo, bukan seperti itu cukup dengan doa dulu. Kenal, akrab, nanti ketika ada kesempatan, Allah subhanahu taala kemudian berikan hidayah, dia akan aktif bertanya. Kalau saya punya masalah begini mana? Dan pengalaman seperti itu sudah ring, secara pribadi saya rasakan. Secara pribadi saya rasakan. Kemarin waktu ke Meroké beberapa bulan yang lalu, kita sempat berkunjung ke pos-pos perbatasan. Itu. Ada kesempatan ngobrol, saya minta nomor hpnya. Pak bisa minta nomor hpnya? Sampai sekarang ada beberapa dari mereka itu yang setuju tanya, Paksa, apa hukumnya ini Paksa? Sampai waktu hari Arafah sehari sebelum. Itulah Tuhan kemarin. Ada dari mereka yang tapi sekarang sudah pulang dan satu tugasnya. Itu SMSnya jadi Pak Ustaz, antum mau tanya. Antum mau tanya. Ini masih ada saya di pening. Bahasanya bukan Ana mau tanya. Tapi Ustaz, Pak Ustaz, antum mau tanya. Keutamaan puasa Arafah itu apa? Jadi antum, bukan Ana. Tapi kan kita jawab. Alhamdulillah, saya panggil bang begini bang. Oh. Terima kasih Ustaz. Tanya ada lagi yang lain. Ustaz, saya mau kredit bank untuk bangun rumah. Apa hukumnya? Masyarakat, apa namanya saudara-saudara kita. Ya mungkin mereka tidak paham hukumnya. Tapi kan tanya akhirnya. 5 menit lagi, Ustaz. Karena itu sarapan dan eh, selamat. Masih lama, sambil ditarakannya. Ada lagi yang tanya begini tanya begini. Itu Pak Ustadz. Salah. Nah, nah. ada satu dari mereka foto profilnya mohon maaf perempuan pakai okay, kaos bendera sambil buat senjata tadi perempuan. Ya kita sabarlah. Bukan Mas, itu profilnya digantilah. Yang penting dia sudah ada keinginan mau bertanya hukum tentang Islam itu. Ustad apa hukumnya? Ustad apa hukumnya? Ustad apa hukumnya? Pa, Ustadz, apa hukumnya? itu cantos buat kalau si cantos masuknya melalui trik doa ya Abu Ibrahim namanya trik doa tanya nomor hp nya kenalan baik tanya nomor hp nya kan itu nanti berapa waktu kemudian kirim apa namanya SMS WA alhamdulillah saya sangat sekali punya saudara berkenalan dengan bapak dengan Mas dengan Abang kan itu mudah-mudahan bapak ini sudah selesai. Kirim namanya, sama kita, pasti jawab itu. Lagi 4 bulan, 6 bulan berikutnya, kirim lagi SMS. Itu cara kita, yang bisa kita lakukan untuk membuka pintu. Agar mereka mau aktif bertanya, aktif mencari apa namanya informasi. Di situ kita memberikan informasi, menjawab, memberikan informasi, menjawab. Itu subhanallah bagian dari dakwah. Wallahi subhanallah. Intinya dari poin yang kedua tadi. Yang ingin saya sampaikan bahwa adalah cara atau langkah kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kesempatan. Yang paling penting adalah justru dengan beribadah itulah. Kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah. SWT. Dari sekian banyak ibadah yang bisa kita lakukan adalah dengan terlibat di dalam dakwah da'wah. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan untuk da'wah di dalam da'wah. Subhanahu wa ta'ala. <tik> Harapan kita nanti tentang konsep syukur ini. Kita bisa mencapai tingkatan tingkatan tinggi di dalam rasa syukur kepada Allah. Wazim. Seperti apa misalkan rasa syukur yang tingkatnya tinggi itu? Rasa syukur yang tingkatnya tinggi itu? salah satu bentuknya ada lah ketika ketika suatu saat kita dihadapkan dengan musibah justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tingkatnya tinggi banget ini tingkatannya tinggi sekali dapat musibah kok malah bersyukur dapat musibah kok mengucapkan alhamdulillah ini tingkatnya tinggi sekali wahai karena mereka yang mampu memahami dengan baik. Itu pasti bisa mengerti bahwa musibah yang Allah ujikan untuk kita. Sesungguhnya bisa kita jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan pahala yang banyak-banyak. Siapa yang mendapatkan kabar gembira di dalam Al-Quran? Yang mendapatkan kabar gembira itu justru mereka-mereka yang mendapatkan musibah lantah bersabar. Allah azza wajal berseru man: Wabashirin sabirin al-ladzina ida attabathum musibahun, qaulu innalillahi wa inna idai rojihun. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Siapa yang bersabar ini? Mereka yang ketika terima musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Jadi kalau misalkan dapat musibah, kesempatan menjadi orang yang bersabar, kesempatan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Tapi ingat itu tingkatan yang tinggi Tidak semua orang kemudian mendapatkan taufik dari Allah sampai pada tingkatan yang seperti ini. Dapat musibah do alhamdulillah. Karena memang dasar berpikirnya saja yang ya sudah baik dasar berpikir bahwa setiap musibah yang dia hadapi itu sebenarnya kesempatan yang Allah berikan buat dia untuk mendapatkan pahala untuk menggugurkan dosa, menghapus kesalahan-kesalahan dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, habibi laa rahdiyallahu ta'ala menyatakan ma asaba almuslimu almusibah au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam in nasabin aw wasat aw wasabin sampai nabi mengatakan hatta syauka hi illa kaffara Allah biha anhu khata'iat au kama nabi sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad mengatakan musibah apapun yang dihadapi dan dialami seorang muslim serasa sampai tertusuk duri luka yang kecil kata Nabi Shallallahu kalau misalkan dia sabar itu akan menjadi sebab Allah menggugurkan dan menghapus kesalahan kesalahan dan dosa dosa itu dan luar biasa jadi kalau misalkan kakinya tertusuk duri tertusuk duri dia bukannya tuh siapa yang pasang duri ini Salah orang yang mengambil sandal saya ini sampai akhirnya saya jalan tidak pakai sandal. Dia punya sandal, sandalnya dipakai orang. Akhirnya dia tidak menggunakan sandal tertusuk suri. Dia tidak menyalahkan tadi. Oh, Alhamdulillah. Mudah-mudahan mudah jadi bersama Karena itu. Janji yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam had haditsan. Sempatan itu kan konsep berpikir, konsep dasar berpikir tentang musibah itu. Ada. kesempatan untuk dapat pahala, kesempatan untuk meninggikan derajat, kesempatan untuk menghapuskan dan mengukurkan dosa serta kesalahan itu kesempatan. Kok kemudian malah disalah? Bukan kemudian kita berharap dapat musibah, wah kalau gitu mudah-mudahan dapat musibahlah. Bukan yang saya sampaikan tadi itu sikap, ketika, sikap kita ketika betul-betul terjadi musibah. Bukan kemudian kita berharap dan meriak Allah berikanlah musibah buat saya. Waduh, repot nanti, nggak kuat nanti kita kalau doanya seperti itu. Nah, saya ulangi kembali, saya tekankan bahwa yang dimaksud adalah ketika musibah itu betul-betul ada dan terjadi. Maka sabar itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Wataala. Itu salah satu bentuk apa namanya rasa syukur yang jika mendapatkan musibah malah alhamdulillah. Tapi jangan diucapkan juga alhamdulillah kepada orang lain yang kena musibah. Temannya jatuh itu alhamdulillah. Itu bisa jadi salah paham. Cerita misalkan aduh barangku hilang alhamdulillah. Oh, Di pukul kamu atau misalkan apa namanya ada barangnya terjatuh. Tambah kemudian rusak dan pecah. Melihat dalam hidup kita kita Alhamdulillah Alhamdulillah kita bertolak ya. Tapi kita lihatnya pada diri kita sendiri aja dulu. Ketika musibah itu kita alami, kita jalani, kita hadapi, ya kita syukuri nah. dengan cara berSabar. Ya. Karena musibah apapun yang kita lalui kita hadapi dengan sabar maka insya Allah itu menjadi sebab pahala ditambah, derajat, ditinggikan, kesalahan dan disesuaikan disubuhkan. Kalau misalkan kita kaitkan dengan dakwah ilah Allah, nah, pada saat ada pihak-pihak yang tidak suka, tidak senang, memusihi, membenci, bahkan menentang, nah, itu kan musibah ya, ujian. Mestinya bukan membuat kita kecil hati, putus asa, takut, bukan? Justru kita semakin setangat. Ini kesempatan kita untuk mempraktikkan. Kesempatan kita untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW yang dulu juga mengalami seperti ini. Bukankah kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Nah, ketika ada orang tidak suka benci menyebarkan isu-isu yang negatif, itu kan kesempatan buat kita untuk mencontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu ketika menghadapi hal-hal seperti itu, apa yang beliau lakukan? Ini kesempatan kita mencontoh, meneladani. Ini kesempatan kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari selama ini. Sabar, apa hal? Malah didoakan, malah kita maafkan. Seperti yang sudah dilakukan dan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan malakatilah hati, karena kita yakin bahawa setiap kesulitan itu adalah pertanda akan datangnya kemudahan. Orang yang membenci adalah tanda bahwa akan muncul orang-orang yang mendukung dan membina. Itu sudah rumus di dalam dakwah. Yakinnya aja. Jadi, kalau misalkan ada masalah, bukan? Apa pun ini ke mana, gimana? Tapi Insya Allah ini kemudahan apa yang Allah akan berikan buat kita nih. Ini pasti ada nikmat yang akan Allah berikan buat kita di dalam takwah. Jadi kita harus sabar, tetap semangat, jaga ukuah. Nah, tapi kalau sudah ada orang membenci, memusuhi, kesabaran kita hilang, semangat kita berkurang, ukuah tidak kita perhatikan, ya berikutnya musibah yang lebih besar lagi. Maka yang perlu diperhatikan adalah semangat nah, untuk tetap terus belajar agama, sabar, semangat untuk menjaga ukuah diantara kita, kebersamaan diantara kita itu kata kondisinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita, termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur, bukan hamba yang kufur, yang incar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terlalu panjang dan jatuh, terlalu banyak yang perlu disampaikan. Yang satu jam ini, kalau diamalkan, Masya Allah. Kalau yang sedikit tadi, sedikit itu, sedikit tadi itu diamalkan, Masya Allah. Itu sudah. Anda akan menjadi orang yang beruntung. Anda akan menjadi orang yang bisa merasakan tentram hidup-hidupnya ini. Kalau sedikit, walaupun sebenarnya cukup satu jam saja masyaallah wallahu a'lam bisawab subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illallah nastaghfirullah wa nasallu dia kayak yang dilaku kan eh ya kalau tak lari dia bagi sampai gitu ingat enggak enggak lari